Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wassalaman wa ba'du Pemirsa Cahaya Hati Rahimahkumullah Alhamdulillah kita bertemu kembali Di dalam majlis muhasabah Cahaya Hati Dan bersama-sama kita adalah Majlis Taklim An-Nas'atul Hikmiyah Dari pengadegan Jakarta Ibu-ibu hmm, dari Majlis Taklim An-Nas'atul Hikmiyah, Apa kabar semua? Baik, Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan kehidupan Fitih niwat dunia wal akhirah Amin. Amin Majlis kita kali ini Kita akan bermuhasabah bersama tema kita adalah membangun karakter bangsa Jika kita melihat gambar ini Ada enggak yang enggak kenal ya? Ada yang enggak kenal Bu? Kenal semua, kenal semua. Bung Karno Seorang Bung Karno ternyata Kalau ini adalah usaha pemberantasan buta huruf Artinya pada awal kemerdekaan Rupanya penduduk di negeri ini banyak yang masih buta huruf Tapi ini huruf latin Nah, sekarang ini 69 tahun kemerdekaan. Pertanyaan saya bagi umat Islam yang bapaknya beragama Islam, kakeknya beragama Islam, buyutnya beragama Islam, ada enggak yang masih buta huruf Al-Qur'an? Kira-kira ada enggak? Ada. ada. Ada. Kenapa kira-kira itu terjadi? Mari kita lihat kalau buyutnya, kakeknya, ayahnya beragama Islam masih ada keturunannya yang buta huruf Al-Qur'an. Padahal inilah ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama Allah perintahkan kepada kita bacalah. Kalau membaca saja kagak bisa Jangan-jangan kita juga tidak faham apa sebetulnya isi Al-Quran Nah itu kitab suci umat Islam Kalau kita tidak bisa membaca Tidak tahu juga memaknai apalagi melaksanakan Padahal ayatnya bismi Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan Pemirsa Cahayati Rahimahkumullah oleh karena itu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada kita Baliyu'ani walau'ayah Kalau ada Ustadz atau ustadzah Mengajarkan ikrok Di kampung-kampung, di musola-musola Jangan pernah merasa Saya ini kan ustadz apa, ustadz kecil Ustada kecil Saya hanya mengajarkan ikrok Jangan pernah merasa kecil Karena inilah awal dari kita Mengajarkan kepada umat Mengenal Al-Quran Dari huruf per huruf Mengenal kalimat, lebih tinggi lagi Mengenal maknanya dan seterusnya Dan seterusnya Dulu kata kakek saya di zaman penjajahan Belanda Kalau ada orang mau naik haji Itu pemerintah koloni Belanda Itu ngetes yang mau haji ini bisa baca Quran apa enggak Itu zaman Belanda Sekarang ini pemirsa Kebetulan saya pernah hadir di sebuah majelis besar Ternyata pada saat ini majelis maulid sebetulnya akan dimulai Itu pak gubernur di provinsi itu Mewisuda seribu orang Haji dan hajah Bu haji dan pak hajah Yang seribu orang itu diwisuda oleh gubernur Dinyatakan mereka Hatam ikrok Artinya apa? Pada saat mereka itu Pergi haji Ternyata mereka masih Buta huruf Al-Quran Jangan pernah merasa kita ini ustaz kecil karena yang kita ajarkan adalah ikhra. Lalu, kita mungkin semua hafala ayat ini. Yarfailahul lazina amanu minkum. Wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Kita lihat Allah akan mengangkat derajat bagi mereka yang punya ketinggian ilmu tertentu Kenapa kalau kita misalnya konsultasi sebentar saja ke dokter spesialis bayarnya mahal Karena memang dia punya keilmuan yang tinggi Maka Allah memberikan derajat yang tinggi pula Pemirsa Jahayati Rahimahkumullah Jikalau bersama-sama kita menyimak ayat ini Al-Muja adalah ayat 11 Mungkin kita melihat di mana sesungguhnya Kasih sayangnya Allah Bisa diterima oleh hambanya secara merata Andai sekarang ini Bulan Mei sudah ujian SMA ya bahkan April akhir SMP ujian Ibu-ibu punya gelang tuh atau punya kalung, punya tabungan Anaknya mau kuliah Kira-kira Mau gak menjual gelang Atau kalungnya supaya anaknya kuliah oh. Mau Ini harus menjadi Komitmen kita bersama Mengantarkan anak kita mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya Supaya kita bersama-sama bisa mengikuti Oh ayat ini Allah akan meningkatkan derajat kalau kita berilmu tinggi Nah oleh karena itu mari kita melihat Apa yang kemudian menjadi PR Dia juga ilmunya tinggi tapi kenapa juga hidupnya begitu Bukan karena dia tidak dihargai profesinya Tapi mungkin Ini ayat yang mengajarkan kepada kita Bagaimana pentingnya disiplin Jadi seringkali orang hanya melihat Ya karena sholat itu mah diwajibkan sehari lima kali Ya udah kalau waktunya duhur sholat Waktunya masuk asar sholat dan seterusnya Tapi bagaimana kemudian An-Nisa 103 ini mengajak kepada kita Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban Sesungguhnya salat fardu itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kecuali kalau ibu musafir, kalau musafir kemudian kita mendapatkan rukhsah, maka salat kita bisa dijamak. Tapi bagaimana kalau ibu sudah terlanjur ngerumpi di tetangga, ngerumpi mulai asar sampai menjelang maghrib, lewat pula lah itu salat asarnya. Kedisiplinan ini oleh Al Qur'an betul-betul ditempatkan pada posisi yang luar biasa karena dia digandengkan dengan kewajiban salat. Tapi kenapa yang sholat lima kali sehari Sholat fardu ini Masih sering saja molor? Kalau ngajar di sekolah Muridnya datang Kadang gurunya telat Pernah enggak terjadi seperti itu Kedisiplinan ini sebetulnya Dijadikan satu Di dalam ayat ini Sebetulnya haruslah menjadi Nasihat bagi kita semua Bahwa mestinya kita bisa ngitung waktu kita, kapan waktu kita untuk keluarga, kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipam mau bertanya Ustazah, bagaimana cara Agar kita terbiasa berperilaku yang berkarakter luhur Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa, cahaya Hati Rahimahkumullah Kita akan lanjutkan wahasabah kita kali ini Bu Iva, pertanyaan Ibu tadi Bagaimana kita bisa menjaga karakter yang luhur Saya mengambil referensi Dua tahunan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang mensosialisasikan pendidikan karakter. Ini yang oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan. Disebutlah bahwa ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau kita ini mencintai Allah Apa yang kita lakukan? Kita menjalankan seluruh perintah Allah Dan meninggalkan seluruh yang dilarang Setuju enggak ibu? Setuju <tuh> Kalau kita mencintai Allah Kita menjalankan seluruh perintahnya Dan kita menjauhi seluruh yang dilarang Lalu kita melihat Gotong royong ini sebetulnya nilai-nilai Di negeri ini Yang makin hari Makin ke kota Itu makin hilang Nilai-nilai kegotong royongan Nah ini sebetulnya Yang diajarkan oleh Islam Di surah Al-Ma'idah ayat 2 Wata'awanu Alal birri Wata'awanu Wala ta'awanu Al-Udwan Al-Udwan Al-Udwan al Ini kalau kita sering membaca, kita memaknai, kita coba, ya lupa-lupa kita ingatkan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Kalau kemarin, subhanallah, ujian di negeri ini, kalau ada ini laki-laki mau membunuh, pacarnya pun ikut membantu membunuh. Ini PR kita. Kalau sudah tahu itu kemungkaran, tolong kita hindarkan. Ini wala 'alal itsmi wal uduan. Janganlah melakukan, tolong menolong kalau itu dalam hal kejelekan. Wataqullahu innallaha syadidul iqab. Ya kalau mereka itu melakukan tolong menolong di Pidan, hal-hal yang melanggar syariat Islam Maka sesungguhnya Seksa Allah itu amatlah berat Nah PR kita Marilah kita melihat Bagaimana kalau kita ingin membangun karakter bangsa yang tangguh Ini sebetulnya secara umum kita Bisa menyampaikan kepada seluruh halaya Al-aklus salim fil jismis salim Nah, Al-Aqlus Salim fil Salim, Ulama-ulama Ahlu Sunnah seringkali menyebut Al-Imanu Yazidu Wayangkus Iman itu akan bertambah Jika terus disiram Nah begitu juga Al-Aqlus Salim bagaimana kita itu Bisa berteman Menghadirkan memproduksi Bagaimana warga Bangsa ini pikirannya Sehat Badannya sehat Nah kalau kemudian kita melihat Ada tetangga-tetangga kita Atau kita baca di koran atau di TV Lalu mereka mengkonsumsi narkoba Itu badannya tidak sehat Pikirannya juga menjadi tidak sehat Itu artinya merusak karakter bangsa Al-aklus salim fil jismis salim Akal yang sehat akan terlahir dari tubuh yang sehat Oleh karena itu Pemirsa Cahayati Rahimahkumullah Seringkali kita menganggap sederhana Pola hidup kita Pola konsumsi kita Yang kita konsumsi jangan hanya cuma mikir kita ini Konsumsi makannya ini Kemudian minumnya ini Kita mengkonsumsi media Kita mengkonsumsi televisi Kita mengkonsumsi internet Kita mengkonsumsi handphone Sadar gak itu, yang kita konsumsi itu macam-macam berita Yang kita konsumsi macam-macam hiburan yang mungkin tidak semua pengaruhnya baik Itu akan mengganggu, mempengaruhi karakter kita dan seluruh warga bangsa Oleh karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab dalam membangun jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat Jadi janganlah kemudian Karena mau mendapatkan keuntungan yang besar Makanan itu dikasih zat pewarna kain Nah hal-hal seperti itu Sadar gak bahwa itu merusak jiwa Karena fisiknya dirusak lebih dulu Nah ini harus terus-menerus kita ingatkan. Kenapa majelis-majelis seperti ini menjadi penting? Karena menurut ulama alusuna al imanu yazidu wayangkus, mudah-mudahan dengan siraman-siraman seperti kali ini, Allah akan meluruskan kembali jika ada pikiran, perilaku dan hati kita yang mau menyimpang. Allah akan luruskan karakter bangsa ini, karakter diri kita, karakter keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan fitni wadunya walaf. Biro, Amin. Amin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang penuh ridho dan barokah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, Amin. sehat, manfaat dan barokah. Mudah Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita Amin. anak, cucu, keturunan yang soleh, solihah, manfaat, barokah. على هذه النيه لرضا الله ولشفاعه رسول الله ولكرامات اولياء الله الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن Ihdina syurata mustaqim Syurata al an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim walad Amin Mohon maaf, wallahul maafiq ila aku tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita membaca iktiraf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Yang maha pengampun Dari dosa-dosa besar yang telah kami lakukan Ampuni Allah dosa-dosa kami